Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi la yazalu li ibadihi yatakaramu wa Alhamdulillah. Al-Lathi Tufdzal L Ibadi Ibadhi B Anuail Khairat Wal Karomati Alhamdulillah Al-Lathi An Nama fi dunya wa ba'dal mamati wa sallatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayidina wa mawlana sayidina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in allahumma ya rabbana Kama akramta li ahibbaika Bi anwa'il khairati wal karamati wal hasanati Fa akribna biha Allahumma ya Rabbana kama tafadhalta li haulai Bi anwa'il fadha'ili Fatafadhal alayna Allahumma ya Rabbana Akrimna fi dunya al mamati Biridaka Innaka anta al-kareemul mannan Allahumma ya yarabbana hsurnama azubrati habibika sayidina Muhammad Wa tahta liwaih Allahumma ya rizukna tawbata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Wa al-jannata ba'da al-maut Amma ba'du Kau muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang Kami cintai Kami hormati Kami muliakan Yang kami syukuri Kehadirannya di tempat yang mulia ini semoga apa yang kita lakukan pada saat ini akan dicatat sebagai amal baik Yang akan menjadi saksi Kelak di saat kita menghadap kepada Allah sebagai saksi-saksi kebaikan Sehingga di saat itu Allah akan melihat kita dengan kasih sayangnya Dan siapapun yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya Maka Allah tidak akan menyiksanya Kita masih Di dalam muqaddimah mendidik anak Sebelum kita membaca Kitab hikmahnya Ibn Atta'ila as sakandari Pada pertemuan yang lalu Kita sampai Kepada pendidikan anak setelah lahir. Saat ini ini ada catatan kita akan berbicara persiapan bulan Ramadhan, bulan Maulid, tetapi akan kita undur pada pertemuan minggu-minggu yang akan datang. Jadi sebelum Maulid Nabi nanti kita ada suatu pengajian yang berbicara tentang bagaimana mempersiapkan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semua tidak ragu lagi untuk mengadakan acara tersebut tapi insya Allah akan kita tunda pada pertemuan yang akan datang tapi kita lanjutkan pada pertemuan ini kita untuk berbicara tentang mendidik anak di saat anak sudah terlahir setelah kita akikai kita beri nama yang baik maka ada pendidikan anak yang harus kita lanjutkan kita berikan kepada mereka yang pertama adalah Hadonah Hadonah itu Perawatan khusus Yang sifatnya jasadi Tapi punya makna rohani Jadi anak Dirawat oleh Orang tuanya Secara psikologi Itu nanti akan Mendekatkan hati sang anak kepada orang tua Dan juga memberikan makna Menghidupkan nurani Kelembutannya Karena dia merasa Mendapatkan kasih sayang di masa-masa tumbuh Halona itu adalah Masa perawatan seorang ibu Mulai dari usia Satu sampai diperkirakan Usia tujuh tahun Kasih sayang yang khusus ini. Maka di sini ditonjolkan ibu. Maka sebetulnya meninggalkan pendidikan terhadap anak, rohnya anak, psikologi anak, jiwa anak, jika ternyata anak di saat usia-usia seperti itu tanpa ada uzur tidak diberi oleh sang ibu kasih sayang. Mungkin karena orang tuanya sibuk atau yang lainnya. Dan oleh Islam diperhatikan sampai jika terjadi, na'udhuwillah, perselisian antara bapak dan ibu, lalu terjadi perceraian, maka ketahuilah, anak selagi di bawah umur tujuh tahun, maka saat itu yang paling berhak adalah ibunya. Karena di situ ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya, mulai dari menyusui, merawatnya, menelateninya, dan juga mendekapnya memberikan pelukan yang hangat, yang indah, dan itu hanya seorang ibu. Oleh Islam diperhatikan, sampai di dalam persengketaan diupayakan agar anak ini bersama ibu. Maka sungguh mengherankan, jika seorang ibu yang tidak bersengketa dengan suaminya, lalu tidak memberikan pelukan yang secukupnya untuk sang anak. Memberikan kasih sayang yang secukupnya untuk sang anak, akan tetapi lebih sibuk dengan urusan-urusan yang sebetulnya dia tidak butuh. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya Subhanallah, seorang anak tidak mempunyai seorang ibu, lain cerita. Atau seorang ibu ternyata ditinggal oleh seorang suami, maka saat itu dia pun Masya Allah harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tapi tetap kasih sayang secara khusus harus diberikan oleh seorang ibu, ini pendidikan jiwa. Sebelum rohnya nanti rohnya ini ada orang membedakan antara jiwa jiwa maksudnya psikologi sehingga watak akan tumbuh di situ perlu sentuhan sentuhan pelukan dari seorang ibu maka kalau ada seorang anak menangis itu perlu untuk segera kita sambut karena anak kecil itu kalau menangis bukan sakak bukan dia itu karena sekedar ingin perhatian akan tapi sebetulnya tangisnya seorang anak karena dia tidak bisa ngomong dan itu kebutuhannya. Ini diantaranya dan yang paling faham itu adalah seorang ibu. Seorang bapak susah. Maka di itu dekatlah wahai ibu dengan anak di saat-saat usia semacam ini. Termasuk ya sebisa mungkin memberi susu asi, Memberi asi, mulai dari ditinjau dari medis tidak ada yang bisa mengalahkan asi. Kecuali darurat ada barangkali suatu ketika ibunya sakit atau tidak keluar air susu. Ini sebetulnya mana pendidikan kasih sayang yang bisa mampu untuk dilakukan. Khawatir jika mampu melakukannya lalu tidak melakukan, nanti di saat memberikan pendidikan yang sesungguhnya juga tidak bisa memberikan. Ini seorang ibu kasih. Trenyuh dengan anak yang masih kecil lalu diberi. Kalau sudah di masa kecilnya tidak terbiasa sang ibu untuk memberikan yang ia mampu untuk memberikan, maka di saat gede bisa saja dia trader. Maka ini anak kecil mulai dari menyusui dan lain sebagainya. Dari segi medis kedokteran upayakan oh dari segi pengiritan lebih irit enggak usah beli susu dan tidak ada yang bisa mengalahkannya tidak ada yang bisa mengalahkan susu ibu dibanding dengan susu apapun biarpun di promonya susu ini bisa mewakili begini-begini tidak bisa tidak akan bisa mewakili Maka sebetulnya para suster dan bidan ini jujur ya. Enggak usah ditempelin itu ya. <laughs> Karena kadang-kadang di tempat prakteknya ditempeli susu. Ya, susu buatan itu. Padahal tidak. Yang paling menang adalah susu asi. Bahkan sampai dianjurkan agar tidak kurang di dalam menyusui dua tahun. Ini sederhana kelihatannya. Tapi ternyata maknanya penting. Termasuk kedekatan ibu dan anak. Kemudian setelah itu mungkin anak sudah mulai dia bisa berbicara. Mulai anak bisa melihat. Mulai anak bisa mendengar. Maka di saat itu, perdengarkanlah dengan sesuatu yang mulia. Biasakan dengan hal-hal yang baik. Perlihatkan hal-hal yang baik. Jangan meremehkan, dia belum faham. Kadang-kadang nah, anak kecil belum faham. Sampai mohon maaf sebisa mungkin, jangan melakukan sesuatu. Mohon maaf hubungan suami istri di depan anak, biarpun anak masih kecil, belum faham. Apalagi tontonan-tontonan yang haram. Jangan dibiasakan mata anak. Anak kecil tidak dosa, tapi orang tua yang ngajari tidak benar. Diperlihatkan yang baik, karena itu nanti akan melatih. Karena namanya barokah, rohaniat, nafahat, nur, cahaya, sesuatu pemberian Allah yang tidak terlihat, yang sifatnya maknawi, itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Termasuk anak kecil. Makanya kalau kita dekatkan ke majelis yang mulia, itu pendidikan. Kita sudah sering berulang-ulang cerita, kita tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil yang mengaji di tempat kita ini. Biarpun dia jerit, dia ngomong nggak apa-apa. Karena kita ingin bahasanya rohnya ini mendengar sesuatu yang mulia. Telinganya Mungkin dia dengar macam-macam. Mungkin tidur. Tapi ketahuilah, anak-anak yang semacam ini akan terbimbing. Nah, ini termasuk bentuk pendidikan. Kita berdengarkan di telinganya hal-hal yang mulia, agar ia melihat sesuatu yang mulia, agar dia membiasakan meniru kalimat-kalimat yang mulia. Di rumah pun mumpung ya anaknya masih kecil. Ini untuk sama-sama belajar. Kadang Masya Allah yang diperdengarkan adalah mungkin lagu-lagu yang menjadikan Rasulullah murka. Sehingga anaknya lebih hafal dari ibunya. Tanpa disadari. Masya Allah. Ini perlu kayak begini pendidikan. Orang harus tahu tujuan kita itu apa. Hidup ini berapa tahun kan begitu. Membiasakan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana anak bisa kita arahkan kepada yang baik orang tuanya sendiri tidak pernah memberi contoh mulai dari yang kecil, kemudian dibiasakan misalnya untuk tidak bohong, biasakan untuk tidak bohong, karena bohong itu berlatih. Misalnya kalau ada anak melakukan kesalahan lah kok ngaku, marahnya sederhana. Tapi kalau bohong, nah ini lebih keras. Cuman kadang-kadang orang tua itu nggak sadar di saat anak itu ditanya, lalu jujur malah dipukul, ya. Kalau bohong aman, akhirnya mengatakan, enakan bohong ya. Ini bohong, jadi kejujuran ini perlu ditanamkan mulai kecil. Sehingga orang biasa bohong itu adalah bukan dari yang gede, dari yang sepele. Ditarik, ada tamu gara-gara gak pengen nemui saja bilang sama anaknya, nak kasih tahu, mama gak ada. Akhirnya apa? pak, pak, kata mama di dalam, katanya mama gak ada, nah, pinter tuh anaknya, cerdas anaknya, gak bohong dia, hanya ngasih tahu. Jadi kadang hal-hal yang semacam itu tidak pernah kita perhatikan, dia anak itu bingung. Oh mama ada kok bilang gak ada, tapi tertanam di dalam hatinya, oh berarti kalau nanti saya gak mau ya begitu. Tertanam sifat bohong di dalam diri sang anak, halus, jangan bohong, maka bohong itu tidak. Tidak, Jangan sampai anak kita kita ajari bohong. Kalau nanti kita mengajari anak kita bohong seperti itu tadi. Ketahuilah pertama kali yang dibohongi nanti siapa? Orang tuanya sendiri. Sebelum nanti ia berbohong dengan Rasulullah. Berbohong dengan Allah. Berbohong dengan syariat. Maka yang akan kena bohong adalah. Bapaknya dulu atau ibunya dulu. Karena dia telah mendapatkan pendidikan bohong. Termasuk. Yang lain lagi. Yang ketiga ya ini. Membiasakan. Untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Amanah. Amanah itu pendidikan. Ada kancing baju jatuh di jalan mau diambil. nak. Biarpun kancing baju. Apa sih perlunya kancing baju? Tidak ada gunanya kan? Dan tidak ada harganya. Yang kancing bajunya jatuh pun tidak akan mencari. Tapi pendidikan. nak Itu bukan milik kita. Tidak boleh diambil. Ada sebagian ibu malah ngajar nak itu ambil kan boleh bukan milik kita mak enggak apa-apa sedikit, kok kecil bukan apa-apa, ada apa? -apa, gak apa, -apa. Nah, akhirnya mikir, berarti yang kecil enggak apa apa? Akhirnya barang gede pun diangkat kecil, akhirnya dianggap, diambil. Jadi termasuk pendidikan seperti ini penting. Bagaimana anak itu menjadi takut kalau bukan barangnya adalah tidak boleh, enggak boleh belum mengerti halal haram, tapi terlatih. Kalau haram nak ambil barangnya orang lain haram, enggak faham itu anak mengambil barangnya orang lain dosa nggak Tidak. dosa ya dosa tapi nggak paham dia tapi sudah kita latih nggak boleh bukan milik kita nanti beli sendiri nah ini baru milikmu ini perlu dididik mulai dari kecil kandang suruh ambil nggak apa apa tuh milik kakakmu kamu baik kok nggak izin dulu nak izin diambil enggak baru dia marah nah tadi nggak izinkah eh, ah nggak boleh Karena, karena ada izin izin karena bukan milik kamu terbiasa itu nanti izin dididik kayak begitu dari yang kecil untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya yang lain lagi dididik tidak ngiri ini kadang orang trader sebab sifat ngiri itu muncul dari kecil ada anak itu ngirian ini dikasih kadang orang mak Miliknya sendiri langsung dimakan cepat habis, lalu minta milik kakaknya. Ini juga nak mm, dedek nggak boleh. Kenapa dedek makannya cepat-cepat? Ayo, mau minta milik kakak kan? Nggak boleh, sudah dibagi sama. Mula-mula nah. berat mungkin, tapi terlatih terlatih sudah ngerti. Makanya nanti kedua kalinya, ketiga kalinya dia juga nggak ngebut makannya. Bahkan mungkin awet-awetan daripada saya habis duluan, mungkin ada yang terakhir. Jadi akhirnya terdidik. Tapi kalau tidak pernah diperhatikan, kadang orang tua tidak perhatikan kayak begini nih. Bahkan mungkin ya kasihan sama dedek yang kecil. Dedeknya tambah jadi, besok rebutan lagi. Oh, nanti mama pasti kasihan sama saya. Ada pendidikan kayak begini nih akhir ngiri. Nirinya anak kecil mungkin hanya rebutan permen, tapi kalau sudah terbiasa rebutan waris tuh nanti. Di saat gede. Jadi perlu kayak begini-begini diperhatikan. Kapan itu? Di saat mereka sudah mulai berkomunikasi, bisa mengambil, memberi, mengambil, memberi, melihat. Ini kita didik, Nggak boleh. Nah, kemudian ada lagi, Bu. Tidak cukup mendidik, tapi kadang ada sabar. Kadang orang tua ini menganggap anak kecil kayak anak dewasa. Anak itu diam-diam mengidolakan orang tua loh ya. Mau tidak mau, karena selama ini figur yang paling baik untuk dia adalah orang tua. Dia menggendongnya, menimang, yang ngasih makan dan sebagainya. Maka anak itu cenderung niru orang tuanya maka siap-siaplah ditiru ya. Sehingga kadang kita bisa melihat, orang tuanya itu lihatlah anaknya nih. Ya, kalau anaknya lagunya dangdut, berarti ibunya hobi itu. Kalau anaknya tiba-tiba di luar kok macam-macam, berarti ini mungkin di rumahnya ngelihat begitu. Ya ini karena idolanya adalah ibunya. Nah itu di dalam kejelekan terlihat, di dalam kebaikan. Kalau di dalam kejelekan kadang kita tidak cermat. Kalau meniru anak kita, meniru kejelekan kita, kita tidak cermat tapi kadang-kadang meniru kebaikan kita enggak sadar. Jadi kalau ada anak melakukan sesuatu, itu jangan langsung dengan akal kita yang kita sesuaikan dengan kita. Tapi kita kita akal kita memahami anak kecil. Contoh. Ada anak kecil tiba-tiba langsung lagi belepotan lumpur. Celananya lumpur, kakinya berpenuh lumpur naik ke musola di sajadah abahnya. Coba Tempat sholat marah ndak orang tua? Ah marah. Padahal salah marah. Karena anaknya itu sebetulnya karena niru bapaknya ingat, bapaknya kemarin sholat di situ dia pengen niru sholat sebetulnya. Cuman karena dia ndak ngerti caranya sholat ya makanya habis kena lumpur habis main lumpur langsung ke tempat ngusol Kalau saya begitu perhatikan dulu cermati dulu. Oh ya Allah dia niru saya. Aduh dedek pinter sholatnya ngalah. Cuci saja dah, cuman nanti kalau sholat mandi dulu dedek, masih umur tiga tahun masuk akal. Kalau dia melakukan itu cuman kadang orang tua itu jangan tiba-tiba lalu anaknya ke mushol, dibukuli, kamu ini nakal, ngotori musholat, tahu enggak buat mama sholat, najis. Enggak ngerti najis, akhirnya besok mau musholat malas lagi, giliran tujuh tahun suruh sholat susah. Nah ini, ada orang mengata kenapa anak saya umur tujuh tahun suruh, susah? suruh sholat kok susah, selama ini gimana caranya? sudah dilatih tidak dekat dengan musolla. Kencing di musolla yang namanya anak kecil. Yang salah orang tua tidak pernah melatih barangkali kalau anaknya kencing di mana-mana. Ini kadang-kadang begini emosi orang tua. Kadang-kadang komunikasi dengan anak kecil itu dianggap kayak orang tua salah. Makanya kadang-kadang kita ngomongnya kan jadi pelet, ya. Pelat, bukan pelet, ya. Jadi pelat kayak anak kecil. Ini wajar maksudnya itu bukan dalam urusan bicara pemahaman pun begitu. Kita harus menyesuaikan kita dengan anak kecil marah sama anak kecil di saat melakukan satu pekerjaan yang sebetulnya dia itu ingin baik. Cuman ada kadang-kadang masya Allah biasanya kurang kasih sayang, itu anak itu ada iseng, caper, biasanya kurang kasih sayang. Sebab merasa di saat dia berbuat ulah itu lalu diperhatikan, maka itu tertanam. Mohon maaf biasanya ini anak yang semoga jika ada anak yatim, itu segera diperhatikan. Kadang-kadang salah didik anak yatim, merasa dikasih sayangi lebih karena dia kurang, ah pertama enggak, anak yatim kan pertama kurang kasih sayang setelah itu diambil oleh seseorang bisa saja kasih sayangnya ini adalah numpuk pertama kasihan bukan kasih sayang saja kasihan karena anak itu sehingga di saat melakukan kesalahan tidak bisa marah karena apa? yatim bikin kualat satu kedua setelah itu merasa bahwasanya Justru di saat dia berbuat ulah malah diperhatikan. Ini tertanam dan ini kadang-kadang susah dihilangkan kayak begini-begini. Saraf psikologi, saraf kejiwaan begitu susah dihilangkan sehingga anak ini kadang-kadang bikin ulah bandel dan sebagainya. Maka kalau kita punya anak bandel. Itu biasanya ya prosesnya ini, umumnya ada sunnat, ya. sunnatullah itu artinya apa, sebabnya itu seperti ini. Biarpun bisa saja seorang anak dididik oleh orang tua yang baik, lembut, kasih sayang, ternyata anak itu bandel. Jadi kita harus sabar dengan ber berinteraksi dengan anak yang usia-usia mulai diajak bicara mulai ngomong. Sampai kalau dalam tradisi Jawa, orang tua pun ngomong sama anak kecil dengan bahasa halus membiasakan adehar anak itu apa ngomong dengan orang tua dengan bahasa halus bahasa jadi kita dengan anak kecil tuh nggak nikah cinten asma nih cinten anak kecil kenapa ada hubungannya dengan anak kecil anak kecil dia tapi kenapa kita mendidik lah itu sebetulnya diterapkan kayak begini-begini urusan pakaian lain lagi urusan pakaian kadang-kadang kita ini mendidik anak kita itu Kemuliaan dan nilainya seorang anak Nilainya manusia Seorang wanita Atau seorang laki-laki di bajunya Aduh dedek kalau pakai baju ini cakep Baju Aduh gandengnya pakai baju ini Tidak disadari, ini adalah menjurunguskan Menanamkan kepada anak bahwasanya nilai kemuliaan Adalah pada baju Ini salah Sehingga merasa bahasanya kemana-mana dia harus pakai dandan yang bagus supaya orang menyanjung karena bajunya giliran dia kumpulan dengan berkumpul dengan orang-orang yang tidak menutup aurat tapi itu disanjung-sanjung dia tidak menyadari berarti aku harus pakai baju semacam ini kalau ada seorang bapak ternyata di rumahnya anak putrinya tidak mau pakai jilbab coba, kenapa? jangan disalahkan sang anak selama ini dikenal kenapa oleh sang bapak Dikenalkan apa kepada sang bapak? Karena tidak pernah dikenalkan makna kemuliaan. Ini kemuliaan. Kalau pakai baju, kemuliaan pakai baju adalah bajunya Rasulullah. Bukan karena baju begini. Ini yang diajarkan Rasulullah. nak. Ini di saat anak mulai ngerti memilih. Makanya kalau ada anak, enggak pantas bajunya, jangan dicaci. Kamu enggak pantas pakai baju begitu. Itu ternyata juga mendidik untuk memberi nilai pada seseorang itu adalah dengan bajunya. Kemudian biasanya menjadi gengsi. Lah ini gengsi kadang kadang orang tua yang ngajari gengsi. Ini Dedek jangan pakai itu, enggak bagus, malu, gengsi." Biasakan dengan saya. Anak enggak ngerti, anak kecil itu. Hal-hal yang semacam itu tidak pernah ngerti. Pakai baju robek, enggak robek, tambalan enggak mengarah mengerti. Cuman biasanya ini anak itu juga bahan sombong buat orang tuanya. Dan Dandanya macam-macam dan sebagainya Bagus tidak apa-apa menghormati anak Diberi baju yang bagus dan sebagainya Akan tapi jangan ditanamkan Anak itu mempunyai penilaian akan kemuliaan adalah dengan bajunya Ini adalah barangkali uh, sekelumit Karena kita akan membaca Hekam Nanti akan kita lanjutkan lah. Kalau sudah anak mulai tamis umur 7 tahun Sampai akil balek Dan akil balek sampai pernikahan lah. Inilah yang biasanya dibahas lebih banyak Sebelumnya tidak pernah dibahas sehingga saat itu mulai dipilihkan sekolahannya eh tak tanya belot tiba-tiba mau dipondokkan berantem sama bapaknya tiba-tiba lah -tiba. ini ini kapan? setelah usia tamis ini kan sampai tamis sampai tamis itu dibiasakan mereka tidak perlu syarah makanya kalau ada seorang bapak itu marah dengan anak itu tidak pernah mengerti anak itu itu hak-hak atau batil tahunya adalah muka bapaknya serem itu saja baik jadi ini adalah masa-masa anak mulai diajak bicara. Apa diantaranya tadi? Kita perkenalkan di telinganya kalimat yang baik, matanya kita perlihatkan yang baik, termasuk anggota tubuhnya kita bawa ke masjid-masjid yang mulia. Kayak semacam ini, tempat-tempat masjid. Kita datangkan nih, Masya Allah. Ingat suatu ketika, ada seorang ibu tua. Seorang ibu mempunyai anak. Anaknya punya anak. Tiba-tiba cucunya itu dibawa ke tempat wisata. Katanya apa? Mumpung liburan diajak, main, main, Ketahuilah, anakmu tidak butuh itu semuanya. Anakmu tidak butuh itu semuanya, sebab apa? Dunianya adalah yang ia ketahui saja. Kalaupun engkau hibur hari itu dengan sesuatu di sekitarnya, bisa. Tapi kalau kau bawa tempat wisata, dia akan terkenang. Mulai nanti saya ingin ke Teluk Popoh, saya ingin ke Periki kalau di Jawa Timur, saya ingin ke ini. Jadi itu adalah kenangan-kenangan itu membawa suatu ketika dia akhirnya pengin tidak usah diperkenalkan saja pada tahu sendiri ya, apalagi sama bapaknya dibawa. Lah ini coba. Itu anak-anak itu tidak pernah dikenalkan itu pada pada keluyuran ke sana karena temannya ngajak ke sana. Bagaimana jika bapaknya? Tapi kan keluarga. Liburan keluarga, subhanallah ya. Barangkali kita kurang cermat. Biarpun liburan keluarga, tetapi makna yang tertinggal di dalam diri anak bukan masalah keluarga. Aku pernah ke sana, yuk ke sana lagi. Bapak ibunya enggak bisa menemani sama temannya. Pertama temannya yang baik, temannya yang baik enggak ada. Eh ketemu teman yang tidak baik. Maka itulah terjadi kebejahatan. Jangan diperkenalkan kepada sesuatu yang dia tidak butuh. Makanya kayak mainan itu sederhana. Kalau zaman dulu tuh mainan anak-anak sederhana. Sandal yang dijadikan motor-motoran sama bekas kulit jeruk beres. Hah. Itu beres. Tapi sekarang macamnya macam ini ya. Wah pakai remote segala macam. Ini adalah perkembangan ya. Dan sebetulnya sama-sama. Kalau bahasanya yang jual. Membangkitkan kreativitas anak. Dan itu sekaligus menumbuhkan kecerdasan. Itu kata yang jualan ya. Orang dulu gak pernah main begituan juga cerdas jadi ini, ini bagian baik. Cuman anak-anak jangan sampai. Tapi kalau sudah anak melihat, anda punya keinginan, ini problem. Melihat pengen, sampai ngiler barangkali. Pengen main ini, pengen main itu. Nah itu semua karena dari tontonan. Tidaskan. Maka selagi anak tidak tahu, jangan dikasih tahu hal-hal yang tidak perlu. Jangan memberi tahu sesuatu yang ia tidak butuh. Kau begitu. Kalau sesuatu yang ia butuh tidak apa-apa, dia butuh rohaniat majlis, itu itu namanya pesantren, pesantren itu apa? Tempatnya orang-orang menuntut ilmu, itu namanya kampus buat sekolah nuntut ilmu, ini masjid buat sholat. Lah ini baru dia kenal jadi ngerti. Baik ini saja insya Allah, mari kita lanjutkan kepada pengajian hikam. hikmahnya Ibn Atwa'ila Asakandari, Al-Hikmah Al-Hadiyah Wal-Arba'una, Hikmah yang ke-41, Qaul Al-Musannifu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fitara min il al al-hikmah al-hadiah wal arba'un hikmah yang ke-41 dikatakan lay bin atailah as-sakandari al-ajabu kullul ajab sungguh heran dan mengherankan sungguh sangat mengherankan Mimman yahrubu Orang yang lari Mimmalang fikaka Lahu Andhu Dari sesuatu yang ia tidak bisa Terpisah darinya Woyatlubu lalu mencari Malah la baqo alahu ma'ahu sesuatu yang tidak selalu bersamanya maka orang itu namanya fa'innaha ta'mal kulub ini cerita tentang satu kaum satu kaum yang buta hatinya fa'innaha maka orang tersebut, kaum tersebut Ta'ma, la ta'mal absaru Bukan matanya yang buta Walakin akan tetapi Ta'mal kulub Hatinya yang buta Allati fis judur Yaitu hati yang ada di dalam dadanya Sungguh mengherankan Jika orang itu Lebih mengejar sesuatu yang tidak akan menyertainya Tidak bersamanya lalu meninggalkan sesuatu yang selalu bersamanya lari di sini digambarkan bahwa Allah akan selalu bersamanya kebersamaan Allah itu adalah bisa dengan kasih sayang Allah rahmat Allah rizki Allah kemudian yang disebutkan sesuatu yang bakal yang tidak abadi bersamanya adalah dunia. Wayat wayatlubu ma la baqa'a ma'ahu ma lalu mencari sesuatu yang tidak abadi dengannya. Maka dianggap oleh Ibnu Atha'illah As-Sakandari sungguh mengherankan jika ada orang meninggalkan sesuatu yang ia butuh setiap saat lalu dia mencari sesuatu yang pada suatu ketika dia tidak butuh lagi Waktu kita hidup di dunia Maka Allah akan memberi kepada kita rezeki Yang memberi kepada kita kehidupan adalah Allah Yang memberi makan kita adalah Allah Yang memberi umur kepada kita adalah Allah Yang memberi kepada kita baju adalah Allah Yang memberikan kesehatan kita adalah Allah dan setelah itu kita mati yang mematikan juga Allah. Kemudian karena Anda adalah ahli iman di alam barzakh Anda mendapatkan nikmat siapa yang memberi? Allah. Nikmat yang Anda rasakan di alam barzakh adalah yang memberi adalah Allah. Kemudian suatu ketika Anda dibangkitkan. Ternyata di saat dibangkitkan Anda menemukan kemudahan. Maka saat itu pun juga Allah yang memberi. Yang mengiring Anda ke padang mahsyar lalu anda didekatkan ke telaga kausar adalah Allah lalu Allah, lalu kemudian anda bisa menyeberang siratul mustaqim itu yang menjadikan anda selamat adalah Allah sampai anda masuk surga yang memasukkan anda adalah Allah ini lihat Allah akan selalu bersama anda di saat anda di dunia setelah mati sampai dibangkitkan lagi kemudian anda masuk surga adalah Allah begitu sebaliknya kalau selagi di dunia biarpun kita jahat Allah masih memberi kasih sayang memberikan nikmat kepada kita. Tetapi kita harus tahu setelah kehidupan di dunia ini kalau ada orang ahli maksiat siapa yang menyiksa nanti? Allah. Tidak bisa kemana pun tidak akan bisa pergi. Allah akan menyiksa. Dosa yang dilakukan di dunia akan diseksa. Allah yang menyiksa dan tidak ada yang bisa bohong kepada Allah. Allah yang akan menyiksa dan di padang mahsyar rasa panik itu semua yang memberi adalah Allah dan yang mengangkat itu semua juga Allah. Maka orang akan merasa takut di alam, di padang mahsyar. Sampai, di saat ia menyeberang surat al-mustaqib, lalu ia kecebur, yang menjadikan ia kecebur adalah, Allah. Yang menyeksa di neraka adalah, Allah. Lihat. Sama. Lainilu Allah subhanahu wa ta'ala, dalam segala, atau di tiga zaman, di masa, di atidah, saat kita, di alam rahim, Allah memberikan kepada kita, subhanallah, diberi makan, kita tidak bisa jalan, kita hanya diam saja, di kandungan ibu kita, Allah menyalurkan, vitamin menyalurkan energi menyalurkan kebutuhan-kebutuhan melalui ibu kita yang makan. Masyaallah. Allah yang kasih mulai di alam lahim kemudian dilahirkan kemudian sampai di alam barzah kemudian sampai dibangkitkan kembali hingga masuk surga atau neraka lihat kita butuh dengan Allah. Tapi kalau dunia yang punya uang banyak, lihat uang banyak setelah meninggal dunia tidak dibawa kecuali kain kafan. Itu pun bakal hancur. Semuanya ternyata ditinggal. Istri ditinggal, enggak ada istrinya mah temani saya di kubur mah enggak ada. Anakku tersayang karena bapakmu mati besok. Nah, Insyaallah temani seminggu di kubur enggak ada. Semuanya ditinggal, lihat. Enggak ada. Maka Allah. Lah ini, maka sungguh mengherankan jika orang mengutamakan sesuatu yang bakal ditinggal Lalu lupa bahasanya ada yang bakal senantiasa menemaninya dengan kasih sayangnya Dan bisa saja menemaninya dengan siksaannya Yaitu Allah Nah lah Sekarang kita harus berpikir Maka orang yang semacam ini yang tidak pernah berpikir yang demikian ini Namanya dimakan ta'mal gulub Hatinya itu yang buta Hatinya yang buta bukan, mata, bukan matanya yang buta Matanya memelek Tapi hatinya itu yang buta Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk merenungi bahwa ayo kita senantiasa berpikir, berpikir tentang keselamatan kita nanti. Mari kita mendekat kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang memberi kepada nikmat. Termasuk di saat kita membaca Asmaul Husna itu, seharusnya bukan hanya lafaz yang kita baca tapi kita hadiri Allahur Rahman Mananya apa Allah memberikan kepada kita? Kasih sayang dan kasih sayang Allah itu sangat luas. Diberikan kepada orang yang taat dan orang yang maksiat sekalipun selagi itu di dunia. Tapi jangan sampai di sini tafakurnya tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ra. Tapi ketahuilah Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat kasih sayang Allah. Tapi ingat nanti dipandang di alam Barzah ada kasih sayang yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Kita dapat atau tidak Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Malik Yaumad Din Maliki Yaumad Yang akan merajai nanti di Akhirat Di hari kiamat nanti Jadi keadilan yang sesungguhnya Allah Artinya apa? Kalau kita berbuat dolim sama orang Tidak ada Kita nyogok di dunia bisa Tapi kelak tidak bisa Benar Al-Malik Al-Malik Al-Malik Al-Kuddus Maha Suci Allah dari menyerupai hambanya maka di saat itu keimanan Tauhid yang muncul lalu ada keyakinan keyakinan yang salah maka saat itu segera dirubah Assalam Allah yang memberikan kesalam kebaikan kebaikan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu Walaikum dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini maknanya adalah menghadirkan Allah di hati kita artinya kita selalu ingat Allah dan itu yang kita cari yang sesungguhnya karena di saat kita hidup sampai mati dan nanti dibangkitkan kita butuh kepada Allah lah ini loh yang harus kita cari maka sungguh mengherankan jika orang mencari sesuatu yang bakal dia tinggal lalu melupakan sesuatu yang melupakan sesuatu yang ia sangat butuhkan yaitu iman kepada Allah dekat kepada Allah SWT rindu kepada Allah SWT maka itu digambarkan oleh Ibn Atta'ila As-Sakandari adalah sesuatu yang sangat mengherankan semua dari pembahasan Ibn Atta'ila As-Sakandari ternyata terfokus dari dua bagaimana orang itu selalu tafakkur bahwasanya dunia ini adalah hina akan menjadi mulia kalau sudah kita gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Rizki Allah yang tanggung Tapi mengatakan Dengan lidah itu mah gampang Rizki Allah yang tanggung Tapi diam-diam Siapa yang ngasih ya Kalau tidak kerja bingung gak? Ada satu cerita Dr. Muhammad Said Matun Albuti, buti Nukil cerita dari Ayahanda beliau. Ada satu orang Soleh Seorang wali Sholat di masjid di masjid ada ketemu imam masjid, lalu imam masjidnya bertanya, Syekh dari mana engkau mendapatkan rizki dari Allah? Ia tahu dari Allah, tapi masa enggak pakai sebab. Dijawab lagi, bukankah Allah yang membuat sebab dari Allah? Ia tahu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, tapi gak, gak mungkin begitu, pasti ada sebabnya, dari siapa? Siapa selama ini yang ngasih kamu makan? Orang soleh itu menjawab, Tetanggaku, aku mempunyai tetangga seorang Yahudi, Dia yang tahu keadaanku semacam ini, Dia kan buta ini orang soleh, jadi pergi ke masjid itu pakai tongkat. Jadi orang Yahudi itu tahu keadaanku, maka dialah yang setiap hari mengirimiku makanan. Maka kata imam itu, oh ya sudah, kalau begitu mah baru jelas. Masa bilang Allah, Allah saja yang ngasih. Baru jelas. Sebabnya adalah melalui orang Yahudi. Apa jawab orang sholat itu? Demi Allah, Allah, aku akan kodok sholatku selama ini, di saat aku sholat di belakangmu sebab imanmu kurang. Waktu aku ngomong yang jamin Allah, engkau bingung. Di saat aku mengatakan yang menjamin orang Yahudi, ternyata imanmu lebih tenang. Ini kan problem ya. Ini ini ini satu satu kisah tapi memang ini mungkin terjadi kepada diri kita. Waktu kita ngomong Allah, ini hanya bisa di lidah saja, tapi meyakini dengan hati kadang-kadang berat, jujur saja. Langsung saja ustadznya diminta mobilnya. Kasih atau tidak? Nanti digantui oleh awl. Allah. Allah, bijak pun yang minta juga terlaluan, ya. Tapi lihat, ini perlu di, kayak begini. Ini adalah perlu rendungan. Memang kita tidak harus memberikan semua harta kita. Tapi ini oleh Aibun Aibunatohil Asakandari diajari. Maka ayo sebelum diambil oleh Allah dengan cara paksa. Wahai para kaharthartawan, dermawanlah engkau. Wahai orang yang sehat, gunakan kesehatanmu. Wahai orang yang punya pangkat, gunakan pangkatmu sebab setahun dua tahun lagi kau akan diturunkan oleh Allah yang punya pangkat 2 tahun lagi ini. 2 tahun atau 3 tahun? Agresif letaknya ini. Allah akan diturunkan oleh Allah maksudnya beringit bukan berarti karena Allah aku akan lepas semuanya. Oh tidak. Maksudnya ayo mumpung Allah memberikan kepadamu itu lo. Kekuatan Allah berikan kepadamu, kekuasaan Allah berikan kepadamu, harta Allah berikan kepada kamu, kesehatan gunakan untuk yang Allah ridai. Nah, ini maksudnya. Bukan berarti itu apa? Bukan berarti harus ditinggalkan semuanya. Itu maknanya apa? Ingat Allah. Allah siapa yang ngasih kekuatan Allah siapa yang ngasih pangkat Allah siapa yang ngasih rezeki Allah maksudnya gimana karena dari Allah maka aku tidak ragu untuk menggunakan untuk Allah aku tidak ragu untuk memakai ini semua untuk Allah lah ini bukan berarti harus diberikan semuanya lalu, atau meninggalkan kita perlu orang Islam tuh kaya pengusaha hebat kita perlu orang Islam tuh bisa buat pesawat kita perlu orang Islam buat HP yang benar perlu Karena kita ini tidak punya. Kita itu memerangi, kita itu telah diperangi dalam banyak hal. Maka kita harus ada orang pinter dalam ilmu kedokteran. Ada dikatakan oleh Syekh Mutawali Sa'arui. Men la'ayak kulubi faksih la'ayak kulubi roksih. Kalau orang tidak makan dari cerih payahnya sendiri, maka dia tidak bisa ngomong dengan otaknya sendiri. Diatur oleh orang, remote selama ini kita akan begitu senjata perang kita yang membuat musuh kita kan berarti mainan ya kalau kita lagi mau perang siapa yang membuat senjata kita musuh kita unik atau tidak ya secara akal kita itu sadar tanda. musuh itu tidak akan memberikan senjata kepada kita kecuali eh nggak eh, ada nilainya itu dibanding senjatanya masa kita beli senjata ke musuh kita coba pikirkan nah ini perlu Islam memang mengajarkan hebat harus ada ini bakarnya harus jadi ini tapi tujuannya yang benar nanti Maka kalau orang menuntut ilmu itu tujuannya benar selama dia. Tujuan maaf, tujuanmu apa mencari ilmu? Bukan hanya sekedar nanti dapat duit banyak. Tujuannya Allah, Allah, ridha Allah, Allah. Nah ini, ini yang dimaksud. Carilah Allah dengan model apapun engkau. Kalau pengin jadi dokter, dokter yang kenal Allah. Jadi saya ingin mengabdi kepada Allah dengan kemampuanku. Tidak mungkin semuanya jadi ustad semuanya. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak semuanya dianjurkan jadi mufti. Jadi kalau Rasulullah habis ngaji salat kemudian mengisi pengajian, yang mau ngaji-ngaji yang bubar kerja-kerja. Jadi yang duduk dengan Rasulullah hanya tinggal beberapa orang saja, Itulah yang menjadi Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik. Eh. Ha? Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Zubair dan pasti ulama-ulama yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain kerja, tapi bekerja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tujuannya sama, ini Allah, Ridho Allah, maka ada yang melalui jabatan, ada yang melalui kekayaan, ada yang melalui uh, keahlian, kecerdasannya, macam-macam. Ayo, lah kita ingin semacam ini, yang kita cari Allah, Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seandainya dia ngambil fakultas kedokteran, ternyata ini sudah tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Allah, harus berani mundur. Makanya sangat unik, dijamin bukan karena Allah kalau sekolah SMP saja harus nyogok. Dijamin tuh Niatnya sudah gak benar Masuk SMA gara-gara pengen SMA favorit harus nyogok Jujur Cari ridha Allah bismillahirrahmanirrahim Al nyogok ada Gak sah Jujur nih para ibu Barangkali ada ibu-ibu di sini memang harus banyak istighfar ya mungkin Insya Allah gak baik-baik semuanya Jika ada kemarin masukkan anak kita ke sekolahan Sudah terlanjur Ya insya Allah jangan diulang lagi Sebab seorang mu'min itu Tidak akan masuk disengat jengking di tempat yang sama ada nggak bu ini ada lubang kemarin disengat jengking. besok duduk sini nggak ada orang mukmin cerdas begitu tak tanya apa SMP ya Allah tobat aku dengar ceramah bu ya Insya Allah nanti di SMA ndak akan nyogok lagi tamat SMP bingung masuk lagi nyogok lagi katanya pengen jadi pakar kimia pakar ekonomi pakar apa ndak tahu ini Berarti tujuannya yang salah. Lah ini yang diinginkan yang diinginkan oleh Ibn Atwa'ila As-Sagandari. Jangan lupa maksud kamu bertujuan kepada Allah. Maka dunia itu jadi kendaraan. Karena dunia akan kau tinggal. Sehingga nanti kalau kita sudah masuk alam barzah, semuanya itu akan tinggal. Enaknya dunia, bagusnya dunia. Harta yang melimpah ruah. Karena anda ahli iman yang anda temui di alam barzah. Lebih dari itu semuanya. Lupa itu. Mana rumah yang mewah dulu. Lebih enak di saat di alam barzah. Dan begitu sebaliknya, sakitnya di dunia ini. Kalau kita tidak punya iman, na waktu diseksa di alam barzah nanti ternyata seksa itu menjadikan kita lupa semua keluh kesah yang ada di dunia itu. Na Ayo, maka dari itu kita semuanya harus berpikir akhirat. Berpikir akhirat yang serius dan bukan hanya sekedar kalimat terucap. Semuanya berusaha merubah rumah tangga kita perlahannya. Mungkin dari keluarga yang kurang baik, menjadi baik, yang sudah baik, semakin baik. Mungkin saat ini yang baik hanya ibunya saja, besok suaminya. Terus bertahap sampai dicabut nyawa kita. Kita dalam irama merangkak menuju kemuliaan. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi gunakan kemampuan Anda. Yang punya bakat jadi insinyur, jadi insinyur. Yang punya bakat jadi dokter, lanjutkan. Dari putri-putri kita ingin spesialis-spesialis kandungan. Ayo menjaga kehormatan kaum wanita. Tapi tujuannya jangan begini kalau di Cerebon ini pasarnya bagus, karena belum ada kandungan perempuan ah hina itu sudah karena Allah dah mumpung yang sudah punya jabatan, ayo mulai dari Pak RT Pak Lurah, Pak Camat setelah Camat apa? atasnya Camat wali kota atau bupati terus gubernur, ayo coba berapa tahun lagi menunggu nafas, tidak bisa kita hembuskan lagi, ayo Semuanya berjuang karena Allah Subhanahu SWT Rindu kepada Allah Subhanahu SWT Ini saja Jangan sampai hati kita buta Kalau sudah hati buta Maka tidak ada yang bisa menolong Kalau buta mata Bisa ditolong Tapi kalau buta hati Tidak akan ada bisa Yang Tidak ada Yang bisa menolongnya Baiklah inilah Yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan ini Sebagai Syarah keterangan dari hikmahnya Ibn Atayla As-Sakandari Yang ke-41 Semoga Allah memberikan kemanfaatan Kepada apa yang kita pelajari pada malam hari ini Wallahu a'lam bisawab Syukran Qasiro kami hadurkan kepada Al-Muqarambu Yahya atas pembacaan kitab hikamnya baiklah kepada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya kami persilakan satu penanya dulu dengan menyebutkan nama dan alamanya terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sunarto dari Arjunangun Desa Jumjang Kepada abayah yang saya hormati Saya akan tiga, Memberikan Tiga pertanyaan Yang pertama tentang masalah nikah Kalau perempuan kan Bisa diwakili oleh Walinya Sekarang yang terjadi begini Ada seorang Lelaki mau menikah Mau akad nikah dia itu masuk penjara. Jadi dia itu tidak boleh keluar untuk melaksanakan pernikahannya. Yang saya tanyakan, apakah lelaki tersebut itu bisa mencari wakil atau wali untuk menikahkan dirinya? Terus yang kedua, ada seorang orang tua yang tidak mengakui anak perempuannya ataupun sebaliknya anak perempuannya tidak mengakui. Orang tua kandungnya sendiri, ini orang tua tersebut bisa mewakili menjadi wakil apa sih menjadi wali waktu anaknya menikah atau tidak. Terus yang ketiga, orang tua yang tidak mengakui anaknya dan anaknya juga tidak mengakui orang tuanya, ini anak tersebut bisa mendapatkan hak waris atau tidak? Atas harapannya. Saya siapa? Terima kasih. Kurang belinya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, saya mau menanyakan bulan Safar, apakah bulan ujian itu? Soalan di TV saya lihat bulan safar adalah bulan ujian bagaimana bisa melewati bulan-bulan tersebut supaya bisa lulus dalam ujian Makasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bismillahirrahmanirrahim wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Uh, Buya ini masalahnya menyangkut dengan yang tadi dibicarakan masalah pendidikan anak eh uh, saya berusaha mencoba mengalihkan gambar-gambar uh, di rumah. Sekarang ini kan di anak-anak muda tuh suka dengan poster-poster yang idola mereka seperti siapa tuh Irfan Bahadim atau uh, Justin Bieber dan sebagainya lah gitu ya Bu ya. Nah untuk menghindari hal-hal uh, seperti itu kami selaku orang tua uh, mengalihkan gambar-gambar uh, dengan memasang gambar-gambar wali songo diantaranya, terus para sahabat nabi. ya, e, memang kami juga menerangkan kepada anak-anak bahwa itu hanya sebuah gambar ilustrasi dari seorang pelukis, bukan gambar yang sesungguhnya. E, karena saya e, ada sahabat saya mengatakan bahwa hal itu kurang bagus untuk dipajang, gitu katanya. karena alasannya jarak yang begitu lama, yang begitu jauh sekali. Uh, jadi uh, gimana cara menyikapi dan saya harus bagaimana katanya lebih baik memasang foto-foto diantaranya habaib-habaib gitu yang memang sudah jelas uh, adanya gitu ada nyatanya gitu. demikian mohon penyelesaiannya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Hai Bismillahirrahmanirrahim Masalah pernikahan Kalau seorang wali Walinya perempuan Itu boleh Mewakilkan kepada orang lain Untuk menikahkan anak perempuannya Dan ini banyak Terjadi sebentar ini Mungkin karena Namanya orang Kalau tidak punya pengalaman Atau mohon maaf Mungkin takut salah Karena begitu hati-hatinya maka masrahkan kiai aku wakilkan untuk menikahkan, aku wakilkan kepadamu kiai untuk menikahkan putri saya maka sah Adapun perwakilan buih dengan SMS, buih dengan telepon kalau perwakilan itu gampang kalau nikah dengan telepon itu aneh nikah dengan internet juga aneh barangkali karena mungkin tidak sadar karena VK itu gampang ada cerita tentang nikah dengan internet ya ada nikah dengan telepon maksudnya apa? maksudnya nikah atau maksudnya aneh-aneh? Kalau maksudnya nikah mah gampang, enggak susah, coba nanti. Ini jawabannya ini. Jadi kalau laki kalau seorang bapak mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anaknya jelas sudah umum. Tapi bagaimana jika saya seorang laki-laki mau menikah, ya, untuk menerima pernikahan karena saya di penjara atau saya di tempat jauh gimana? Sama, boleh. Jadi mewakilkan ke orang lain untuk menerima boleh sehingga bisa saja ketemu wakil sama wakil makanya ibu kalau ingin anaknya menikah di Mekah gampang wakilnya di Mekah satu wakilnya wali satu wakilnya anak wakilnya yang laki-laki jadi langsung angkah tuka wazawad tukah aku menikahkan engkau kepada perempuan ini gini gini aku ya boleh karena wakil jadi wakilnya wali di perempuannya aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama ini binti ini yang telah mewakilkan kepadaku kemudian wakilnya nerima, aku terima pernikahannya si fulana untuk begini, gak boleh untuk dirinya ya untuk si yang mewakili makasah jadi wakil dengan wakil, sah. jadi gak susah coba ada nikah di internet ya, ya pengen heboh aja, fikir bukan heboh, fikir itu untuk menyelesaikan masalah kalau sudah ilmu hanya untuk heboh, untuk pamer itu adalah sudah hina nikah telepon kita pernah, kadang-kadang ada orang membahas nikah telepon, apa sih permasalahannya? Ya, anaknya di Jepang, anak perempuannya di Jepang, laki-lakinya di Amerika, bapaknya di Indonesia. Pengen nikah lewat internet yang ada kameranya, gimana hukumnya? Pertama, yang satu di Jepang, yang satu di Amerika, nggak ada ketemu kan? Baik. Biarpun sudah dinikahkan tetap tidak? Ketemu. Cuman cara nikah gampang. Kenapa harus pakai internet? Sekarang yang pengen nikahkan siapa? Bapaknya langsung. Baik, kalau pengen nikahkan bapaknya langsung sederhana. Nikahnya di Cirebon. Terus laki-lakinya gimana? Suruh telepon aja mewakilkan kepada orang yang di Cirebon. Ya, dia ke aku wakilkan kepada kamu untuk terima pernikahku. Selesai. Angkat tugas tugas di masjid At Taqwa. Lihat, nggak pakai internet, beres. Makanya yang mikir pakai internet itu nggak tahu apa yang dipikir. Pokoknya gampang lah, telepon-telepon, Nih, ane nikah internet nih, sampai di, waduh, nggak tahu ceritanya panjang. Apa yang dicari? VK itu untuk solusi. Makanya betul dalam kita belajar VK perbandingan. VK perbandingan itu ilmu sombong, kata guru kami, Dokter Ahmad Toharian. Tuhar VK perbandingan itu VK empat madhab itu VK sombong. sehingga gak mau disalahkan, maunya gaya-gayaan. Aku lebih tahu dari yang lainnya. Aku lebih hebat. Ingat kalau kamu punya ilmu jangan untuk pamer, untuk menyelesaikan masalah jangan orang bikin bingung, kan selesai digampangkan, ya sudah punggung paman sama pak D sama pak Lik ya atau si ini atau tetangga saya dua mau pergi ke Mekah ya sudah, saya, oke. kamu nerima pernikahan saya, ini satu nerima wakilnya wali, akadnya di depan depan Ka'bah Mbah sana, tidak apa-apa boleh sah, jadi wakil dengan wakil walinya di Indonesia, pengantin permuanya di Jepang, suaminya di Amerika atau di Saudi boleh, bisa nikah, hari ini bisa, tinggal telepon saja Sebab yang namanya Taukil boleh dengan telepon Yang Taukil bukan nikah ya Taukil itu mewakilkan boleh dengan telepon, boleh dengan SMS, boleh dengan surat Itu Taukil Ya sudah aku ingin nikahnya di Mekah karena calon suaminya di Mekah Ya sudah, walinya saja mewakilkan ya Kepada orang yang di Mekah yang dia kenal Aku wakilkan engkau untuk menikahkan putriku yang ada di Jepang Untuk laki-laki yang ada di Mekah Selesai Engkau tuka wazawaj tuka mahtubataka fulana binti kada mewakili yang telah mewakilkan kepada aku, selesai. Apa yang susah? ada, enggak ada yang susah. Makanya kalau sudah diserahkan kepada ahlinya, gampang. Makanya ini juga pernah, dulu kan pernah dibahas, menurut ahli ilmu itu langsung, apanya yang susah? Apanya yang susah? Ya, pengen nikah, orang tuanya sendiri menikahkan? Ya sudah orang tuanya menikahkan. Berarti, Calon mempelai laki-lakinya yang mewakilkan. Tidak langsung pakai wakil. Itu sah jadi beres. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bisawab. Ah, seorang anak, seorang bapak tidak mengakui anaknya. Atau seorang anak perempuan tidak mengakui bapaknya. Apa sebabnya? Benar-benar bukan anaknya atau bagaimana? Sebab kalau anak hasil pernikahan yang sah halal. Tidak akan terpisah sampai kapanpun. Ya, kalau pernikahan yang sah dan halal tidak akan terpisah. Biarpun seorang bapak bersumpah seribu kali sumpah bahwasanya kamu bukan anakku, selagi pernikahannya itu adalah sah halal, maka itu adalah anaknya. Seorang anak selagi selama ini diakui bahwasanya itu adalah anaknya si A, biarpun sang anak saking bencinya kepada orang tua aku bukan anaknya dia, tetap nasabnya sambung. Jadi nggak ada urusannya. Misalnya, seorang anak tidak mengakui bapaknya sebagai bapak, padahal memang anaknya, itu kan anak kurang ajar. Bagaimana seorang bapak, bolehkah nikahkan anaknya? Ya tetap. Bapaknya adalah anaknya, walinya ya bapaknya, hanya anaknya saja yang kurang ajar, tidak mau mengakui bapaknya. Cuman mungkin tidak mengakui sebagai mengakui akhlaknya, mungkin karena benci akhlaknya. Tapi tetap nafsab tidak bisa, mungkin anak bapaknya na'udzubillah, anaknya mah baik. Bapaknya pemabuk, bezina dan sebagai anaknya malu, lalu mengatakan itu bukan bapakku. Itu hanya akhlaknya saja. Nasab tetap sambung. Jawabannya yang kedua, kalau mati tetap saling mewarisi. Sama-sama Islam gak ada, tetap mewarisi. Biarpun sumpah seorang bapak saking bencinya sama anak. Nak, tolong kalau aku mati nanti si A itu anakku yang ini paling bandel nih, jangan dikasih waris. Gak ada, tetap dapat waris. Atau itu bukan anakku, tapi selama ini diakui sebagai anaknya tetap menerima waris. Berbeda yang namanya anak yang sudah dilian nanti li'an, li'an itu adalah seorang suami menemukan di perut istrinya adalah bukan dari air maninya istrinya ditinggal 10 tahun tiba-tiba isi Naudzubillah, maka di saat itu wajib bagi seorang suami untuk melian kutuk-kutukan itu nanti demi Allah yang ada di perut istriku bukan dari air maniku tapi dari air manisina sungguh demi Allah sampai empat kali yang terakhir laknatullah alaiya in kuntu minal kadimin terkutuk aku kalau aku dusta nah ini, ini untuk menafikan anak kalau tidak nasabnya nyambung nanti, karena itu istrinya. Nah, allah itu adalah kotor, hina, dan insya Allah tidak adanya semacam itu. Baik, kemudian uh, hari Safar adalah hari ujian, enggak, ada sama. Hari Allah hari baik enggak ada. Kita tidak boleh mempercayai ini hari naas, hari jelek, hari selasa kliwon adalah hari kehancuran, enggak ada. Republiknya untung enggak ada. Jadi sama. Hari kebaikan semuanya. Hari Safar adalah hari baik. Ada lagi hari uh, hari akapit ya hari sengsara enggak ada. Tidak ada bulan jelek, tidak ada hari jelek. Hari jelek dan bulan jelek itu adalah bulan kemaksiatan. Lah, kalau di bulan Safar ini kita banyak ibadah, jadi bulan baik. Kalau di bulan Musafar ini melakukan kemaksiatan, jadi jahat. Jadi hari yang jelek. Enggak ada, enggak usah dipercaya kayak begitu, kecuali ilmunya perdukunan. Kalau menikah jangan di bulan Safar ya. Kenapa? Bulan Naas orang nikah, pala hebat di bulan apapun. Jadi yang namanya hari baik adalah hari di saat itu kita semakin dekat kepada Allah. Hari jahat adalah hari jelek adalah hari di saat itu kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Kemudian masalah foto. Foto di dalam hadis Nabi Allah telah mengutuk al-musawwirin, para penggambar-penggambar akan tetapi yang dimaksud gambar ini apa? Yang dimaksud gambar itu apa? Patung jelas. Karena hadis itu datang untuk patung. Karena ceritanya waktu di Habasyah ada patung-patung ya, pato-patung -patung yang dibuat itu adalah patung tokoh-tokoh agama yang mereka agungkan lalu dibuat patung. Maka saat itu dikutuk la'anallahu almusawirin. Allah mengutuk orang-orang yang membuat patung-patung gambar kayak begitu. Kemudian nanti bagaimana gambar yang lainnya lukisan ulama berbeda-beda pendapat. Kalau patung sepakat itu adalah tidak boleh. Tapi kalau gambar yang tidak ada bentuknya, maka di sini terjadi dua pendapat. Lukisan ya. Lukisan-lukisan itu maka kalau itu lukisan binatang, lukisan yang bernyawa tidak boleh kecuali dipotong. Itu lain fotografi. Tapi kalau gambar pohon dan sebagainya enggak apa-apa. Baik, ini adalah pembahasannya panjang, kita ingin simpulkan kepada gambar. Seandainya patung yang digambar kayak patung, semacam boneka. Kalau itu untuk mainan anak kecil jadi boh, boleh. Ada hadis yang dirawatkan oleh Siti Aisyah, boneka, itu kan kayak patung gambarnya ya. Ya, Kalau untuk orang tua tidak boleh. Tapi kalau untuk anak kecil diperkenankan ini adalah kemurahan dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu. Alaihi Maka dari sini sangat benar bahawa sangat jelas bahasanya gambar-gambar itu juga tidak apa-apa. Jadi gambar itu boleh. Cuma yang dipermasalahkan adalah pendidikan tadi. Kalau pengen mendidik anak kita benar, jangan mendidik yang bohong. Gambarnya itu tidak ada. Kita ambil yang ada saja, tokoh yang lebih dekat dari dia. Ini guru saya, ini guru ini, ini guru ini. dekat. Jadi gambar-gambar yang susah, sudah ini. Fotografi, foto. Fotografi ada sebagian mengatakan haram termasuk sebagian ulama India karena menjauhkan in namanya syaddud dara'i agar tidak terjerumus kepada uh, kekusyirikan karena di sana itu gambar dewa-dewi itu difoto sudah dalam lukisan tuh gambar dewa-dewi sehingga sebagian ulama India itu keras foto pun haram tapi kebanyakan ulama mengatakan foto itu bukan membuat sesuatu yang baru sebab foto itu adalah ada contohnya aslinya, kemudian disimpan di kamera, setelah itu dicetak. Berbeda kalau melukis. Maka dari itu, gambar-gambar itu tidak ada masalah apalagi gambarnya orang-orang soleh. Boleh dipajang ya, gambarnya orang yang baik. Tapi kalau seperti gambarnya Imam Ghazali, gambarnya Masya Allah, itu adalah apalagi gambar buruk, itu adalah dustanya seorang Yahudi, itu adalah ada seorang kalau tidak salah Imam Buzali, foto Imam Buzali yang digambarkan sebagai seorang botak, kemudian uh, buruk, ini kalau tidak salah yang menggambar adalah seorang Yahudi, namanya Gibran, Khalil Gibran itu adalah, dia adalah seorang penyair juga, ya, yang meninggal di New York sana. Memang pakar lukis, dia ahli melukis, jadi tidak usah kita memacangkan lukisan-lukisan yang semacam itu, ya, tidak usah tapi tidak sampai haram karena apa? bukan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu adalah karena tidak ada khawatir kita masuk bab bohong. Karena tidak seperti itu kita bilang seperti itu. Kalau pengin aman dan selamat betul apa yang dinasehatkan orang, orang tersebut, ambil gambar orang yang sudah jelas saja fotonya orang-orang mulia yang kita bisa melihatnya, kita saksikan. Itu si kiai ini, syekh ini, syekh bulan, lebih dekat sehingga lalu bertanya pondoknya di mana? di sana. Jadi memajangkan gambar itu adalah bukan hanya sekedar tampilan, tapi maknanya yang kita jelaskan. Sebab ada mengajari tempel-tempelan ya, nempel-nempelkan ini gambarnya si A, gambar si B, tapi tidak pernah disentuh ini untuk apa. Gambaran yang potong-potong, Nah ini ada maknanya. Biar itu gambarnya ulama, tapi anak tidak faham, nanti kalau ketemu kartun yang lain juga dimainkan. Jadi perlu dimaknai, ini adalah orang soleh kasih Allah orang baik kamu nanti harus jadi seperti ini ini boleh jadi itu bagus mendidik daripada dipajang poster-poster yang tidak benar tidak apa apa diingatkan ini siapa dedek ini siapa ini siapa ini masya Allah itu adalah hal-hal yang baik itu termasuk mendidik anak kecil hukumnya haram eh, jangan boneka saja diperkenankan bagi anak kecil apalagi urusan gambar untuk anak-anak kecil baik kemudian masalah ini ada pertanyaan tertulis Sering kali dalam satu masalah, anak dan orang tua tidak sepaham, oh tidak, tidak sering, kadang-kadang, sering, kalau pakai, ini, jadi kalau buat ngukur bajunya orang jangan pakai badan sendiri ya ini biasanya karena mungkin dia problem, semoga Allah menyelesaikan problem dalam rumahnya ini, sering kali dalam satu masalah anak dan orang tua tidak sepaham dan jika anak melakukan kesalahan dan hal yang orang tua tidak suka, sering kali orang tua memarahi dan mengucapkan kata-kata kasar bukankah apa yang diucapkan orang tua akan diikuti anaknya bagaimana mengontrol emosi saat anak kita melakukan hal-hal yang mungkin membuat orang tua jengkel dan bagaimana cara menjaga hubungan antara anak dengan orang tua agar tidak salah faham. Baik, kita pernah menyebutkan, paksalah anakmu dengan cara tidak terpaksa. Paksa anak, Anda punya keinginan, ingin jadi apa anakmu? Kita paksa anak kita dengan cara tidak terpaksa. Kerudung, paksa tapi dengan tidak paksa. Jadi dokter, paksa atau tidak paksa. Pengin mondok, paksa tapi dengan tidak terpaksa. Gimana caranya? Jauh-jauh hari sudah dikasih mukotimah. Bayangkan suruh mon mondok, gara-gara apa? Tidak lulus SMA. Duh, kan kacau. Tidak dipersiapkan dari dulu, kiainya pusing itu. Paling bandel di pondok itu. Gara-gara SMA tidak lulus, pondokin saja. Lah, Salah. Kalau pengen mondokin, umur berapa bu mau dipondokin, ya nanti tamat SMP. Mulai dari SD itu sudah diingatkan, nanti ke pondok, sering ziarah, sering main. Sama, kalau pengen anak kita jadi dokter, jangan dia lagi seneng ilmu arsitek, keinsinyuran, tak tahu apa, suruh masuk ke dokteran, ngambek tuh. Jadi dari awal mulai dari SD sering diberikan buku kesehatan, pentingnya merawat kesehatan, pahala yang rawat orang, sehingga tertanam rasa senang. Maksudnya kita paksa tapi tidak terpaksa itu. Jadi dari awal kita arahkan pengen apa sih anak kita? Harus. Lah kalau nyuruh anak kita pakai kerudung jangan di saat SMA saja lalu pakai di kerudung. Mulai kecil disenangkan kerudung. Masya Allah baiknya anak ini eh pakai kerudung. Suruh sholat, jangan di saat Tammies umur 7 baru sholat. pun 5 tahun dia jadi sholat dulu. Nah ini, maksudnya paksa anak kita. Orang tua jangan pakai seperti orang tua. Tidak tahu pendidikannya dari mana. Anak kan sudah berpikir, terserah. Oh enggak, Anda punya keinginan dong. Lah anak kan sudah punya kemauan, dia bisa milih sendiri. Oh enggak, anak belum bisa milih. Anak itu kepengaruh. Karena Anda tidak pernah ngomong, dia kepengaruh sama temannya. Betul, ya. Anak kita ingin begini karena kepengaruh sama temannya. Coba Anda yang mempengaruhi, hebat. Jadi anak itu ngikut itu. Ya saya kan harus mencari kecenderungannya. Kemampuan iya kalau kecenderungan tidak. Kemampuan iya anak saya ini bebel, agak ini lamban. Keahliannya ini, teruskan ini. Tapi kalau mengarahkan tidak orang tua punya hak. Dan dia orang tua cerdas tidak akan susah urusan ini. Jadi dari kecil diarahkan jangan sampai seperti ini. Kadang-kadang Masya Allah. Tidak pernah diperkenalkan anaknya urusan jelbab. Kirian gede awas nak jelbaban. Kalau tidak jelbab masuk neraka dosa. Papa tidak mau dosa begini. Eh, papa ini ngapain ngelindur kali ya? Hah? Selama ini enggak pernah ngomong tiba-tiba ngomongnya. Tidak. Dari awal dihajari. Semua keinginan kita itu apa? Dikasih mukaddimah. Mukaddimah itu penting. Agar anak itu siap untuk mendengar omongan kita. Masa kalau pinjam duit atau sama minta duit saja pinter, kalau minta sama suaminya belok bang gimana bang baik semuanya Cuk, aduh Masya Allah, abang ini kemana, yuk kapan ke rumah nenek mau nenek <laughs> Anting saya hilang sebelah ini eh itu ujungnya ya mau pinjam duit Masya Allah, ceritanya bu baik Masya Allah setengah jam sampai bingung mau ngapain ini ngomong banyak ujungnya apa, aduh punten saya butuh duit eh kalau urusan ngutang, bintang, ngasih basa basi Ini kepada anak kasih mukoddimah, dedek anak. Sehingga orang tua tidak perlu berselisih kayak begini ini. Kenapa anak tidak sepaham sama orang tuanya? Gimana bisa sepaham memang selama ini tidak pernah diajak komunikasi, tidak diarahkan. Sehingga kalau perlu sampai hobi makan itu bisa sama. Kalau bapaknya baik diajari. Bapaknya suka ketela-ketela, bapaknya suka roti-roti. Bapak Coba lah ibunya suka coklat. Miru tuh anak, ya enggak? Yang repot bapaknya ini, coklat berapa harganya tuh. Nah, jadi dibiasakan. Jadi kalau ada semacam ini bagaimana? Orang tua yang cerdas, orang tua yang punya kuasa. Maka paksalah anakmu itu sesuai dengan keinginanmu dengan cara yang tidak terpaksa. Jangan percaya dengan omongan orang, bebas biar dia memilih. Oh tidak, kalau anda tidak mengarahkan dia akan musyawarah sama orang yang di luar. Eh kamu cantik suaramu bagus. Daftar jadi artis aja ya kan Salah kenapa bapaknya gak pernah ngomong Suaramu bagus nah, untuk baca Al-Quran Coba karena bapaknya gak ngomong jadi artis nah, Anaknya Ustadz jadi artis Aneh atau tidak Anaknya Pak haji ini Jadi begitu jadi kita itu yang cermat Mau diarahkan Jadi karena betul digambarkan Anak itu kayak kertas putih Orang tua yang membawa kemana Memang ada bakat Tapi bakat itu bisa diarahkan Bisa anak orang mengarahkan anaknya semuanya jadi dokter bisa. Anaknya semua arahkan jadi. Makanya biasanya kalau anaknya anaknya dokter jadi dokter tidak semuanya ya. Anaknya dokter jadi dokter kenapa? Dari awal dia sudah mendengar tentang apa aktivitas orang tuanya, keahlian orang tuanya, maka akan terbawa itu sang anak. Dan sebetulnya itu itu kan tidak disengaja. Disengaja juga bisa. Itu kan tidak disengaja ngikut Anaknya tentara mikir, jadi tentara pakai bajunya, kaosnya, jalannya pun siap, kan begitu ngomongnya. Lah ini, karena apa? Niru. Padahal orang tua sebetulnya bisa memaksa. Saya ingin jadi apa ya? Ya Allah, anakku ingin saya jadikan orang yang begini. Ya sudah, dari kecil. Sudah mushoroh sama bapaknya. Pak, kita ingin anak kita, yang ini jadi ustad. Yang ini jadi dokter. Caranya gimana? Setiap kata berbeda. Kalau selama ini, Masya Allah. Nanti kalau kamu nolong orang lihat pahalanya kayak apa. Orang sakit, alah orang sakit butuh pertolongan enggak? Lagi nolong seneng Nah, eh, tertanam. Yang Ustadz, Masya Allah kamu jadi ustaz. Ini jadi pembimbing orang. Setiap saat diajak bicara yang semacam itu, maka secara otomatis anak itu nanti akan terbawa. Setelah terbawa ke pengaruh, lah, yang ada di benaknya adalah keinginan orang tuanya enggak akan berselisih dengan orang tuanya. Ini Baik, Insya Allah sampai di sini karena waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaatan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adibna wa ngsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtir alayna. Innaka ala kul shayangadir. Allahumma ya rabbana ya rabbana wa ya akram al-akrimin akrimna bil-iman. Allahumma ya akram al-akrimin akrimna bil-ihsan. Allahumma ya rabbana wa ya akramal akramin akrimna Islam. Allahumma ya rabbana wa ya akramal akramin akrimna takwa. Allahumma ya rabbana wa ya akramal akramin akrimna bima akramta bihi ibadakas sholihin. Allahumma Allah, ya Allah, berikanlah Allah kepada kami ya Allah keimanan, berikan kepada kami Islam yang sesungguhnya, berikan kepada kami ya Allah ihsan, berikan kepada kami ketakwaan ya Allah, dan berikan kepada kami seperti apa yang telah Kau berikan kepada orang yang Kau muliakan. Ya Allah, Ya Allah Ya Allah kami yang hadir di tempat ini Hamba-hambamu yang bodoh Ya Allah Kami semua adalah bodoh Jika engkau tidak mengajar kami ya Allah, Maka ajarkan kepada kami kebenaran Ya Allah Kami adalah orang-orang yang sesat Ya Allah Jika engkau tidak membimbing kami Maka bimbinglah kami menuju jalan yang koridai Kami adalah lemah Jika tidak kau beri kepada kami kekuatan Maka berikan kepada kami kekuatan Kekuatan untuk mendidik anak-anak kami Ya Allah anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Kadang ya Allah, kami menjadi lemah karena kasih sayang kami. Kadang kami tidak bisa marah kepada anak kami karena kami sayang. Kadang kami diam seakan anak kami melanggar karena kami sayang ya Allah. Maka jadikan kasih sayang kami kepada anak kami adalah kasih sayang yang sesungguhnya dan jangan sampai kami tertipu dengan kasih sayang palsu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang kau ridoi. Anak-anak yang kau cintai. Anak-anak yang mencintaimu. Anak-anak yang menjadikan kami selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Berikan kepada kami semua, Ya Allah. Kemudahan dalam segala urusan kami. Jagalah iman kami. Jagalah akidah kami. Jagalah anak-anak kami. Jagalah hati kami. Dari riak, dengki, sombong dan dendam, Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang paling susahhi Allah, itu yang paling sulit bagi kami, tapi bagimu itu dah tidaklah sulit. Ya Allah, gantilah di hati kami dengan kecintaan kepada sesama kami, kecintaan kepada keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua para suami-suami ini dan para istri ini, mereka semakin saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, ya Allah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat dan berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh. salehah ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami dan berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Dan sampaikan pahala majlis ini kepada orang yang telah mendahului kami Ya Allah. Sampaikan pahala majlis ini kepada orang yang biasa hadir tapi tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Ya Allah dan sampaikan pahala yang ada yang Kau berikan pada kami saat ini kepada berikan kepada orang-orang yang kak ka, kelak bakal hadir di tempat ini. Ya Allah berikan kepada kami istiqomah, istiqomah dengan iman, istiqomah dengan la ilaha illallah dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami kelak di saat Kau cabut nyawa kami berikan. Kepada kami ya Allah Husnul Khatimah, Mati dalam keadaan iman Iman ya Allah iman Senantiasa hati dan lidah kami Mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alamin al fatihah Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabilahitul Fikri Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.